Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamizin wa sallama taslima mazida amma umrah yang kami muliakan rahimakumullah alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam suasana yang insya Allah Dalam keadaan sehat walafiat dan Dalam keadaan kita insya Allah siap untuk e, Mempelajari hal-hal yang e, berkaitan dengan masalah manasik umrah Sebelum jauh e, saya menyampaikan Hal-hal yang terkait dengan tata cara umrah ada baiknya untuk saya sampaikan Sebagai mumpadimah Sebelum seorang muslim dan muslimah Melakukan satu amalan apapun Apakah sodakoh Apakah umroh atau yang lainnya Luruskan niat Ikhlaskan niat Semata-mata mencari ritu Allah SWT. Ini harus ada di awal Jangan ada dari kita Niatan-niatan, eh, ah biar nanti kalau saya selesai umroh nanti orang kan akan manggil Apa enggak, kita Pak Umroh ya, Bu Umroh atau Pak Haji, Bu Haji kalau Haji ya kan Ya jelas, niatan itu kita tuliskan Enggak ada bedanya kok Umroh dengan amal-amal yang lain ya. Itu yang pertamanya, kedua Pastikan harta yang kita gunakan untuk ibadah umrah ini adalah hartanya memahalah. Jangan dari hasil pencurian atau dari penipuan atau yang lainnya yang itu dari hasil yang nggak benar. Karena Rasul mengatakan Inna Allah Ta'ala yakbaru ilah bayibah. Allah itu maha baik dan tidak menerima kesalahan yang, yang baik. Al-Rasul juga mengatakan La sholat nabihoi rita hurin Wa la sholat bata minuh hurulin Sholat tidak diterima Jika dilakukan tanpa bersuci ya, Orang yang batal ya, Kemudian dia ingin sholat Dia sudah Meskipun dia rukunya bagus Sujudnya bagus, buksanya bagus Tapi dalam keadaan batal enggak, sholat, enggak sah sholatnya Demikian pula sholat bata tidak diterima Kalau dari hasil mencuri. Kemudian yang ketiga, diantara hal yang penting Kita mengilmui Sebelum kita melakukan sesuatu Kita mengilmui Sesuatu yang akan kita lakukan Sesuatu yang dilakukan Dengan landasan ilmu itu kan Orang mantap ya, ngerjakannya Di samping itu, juga dia itu Eee uh, Bisa meresapi ya apa yang dia ya lakukan. Mengilmui dulu. Mengilmui apa yang akan dilakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengikuti bimbingan haji atau umrahnya Rasulullah s.a.w. Ini yang paling pokok. Mohon saja Pak ya. Banyak dari jamaah umrah dan jamaah haji dalam prakteknya baik yang kita dengar dan kita lihat langsung sebelum berangkat ketika berangkat ketika di sana sampai pulang itu maaf saja banyak acara-acara ritual-ritual yang Enggak dicontoh oleh siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat kadang ya diiringi dengan azan mau berangkat apa haji atau umroh diiringi dengan azan azan itu kan Panggilan untuk sholat atau pemberitahuan waktu sholat sudah datang. Terus maaf saja, tidak sedikit juga ketika nanti sudah di sana, ya. ketika doa misalnya itu dengan suara yang keras yang mungkin mengganggu jamaah yang yang lain itu jangan sampai ya. doa sebenarnya ringan sekali. Doa-doa yang eh, diucapkan ketika tawaf, ketika sa'i itu nggak banyak. Jadi nggak benar setiap putaran itu ada doa khusus itu nggak nggak benar itu. Orang mau doa terserah apa yang diminta. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab terserah. Walaupun yang bagus ya doa yang datang dari nabi ya kan. Ini diantara hal yang penting untuk eh, kita ketahui sebelum. Kita berangkat. Bimbingan manas ini Insya Allah tidak hanya uh, berkaitan dengan masalah apa yang harus kita lakukan ketika kita umrah saja, tapi juga nanti persiapan-persiapan sebelum kita berangkat apa yang kita persiapkan. Karena apa? Ada hal yang kadang-kadang dianggap remeh ya, tapi ternyata penting banget. Mas saja yang mungkin ada dari sama ini yang mungkin sering pusing atau sering apa apalah ya, itu butuh misalnya sebelum berangkat bawa apa, Mis misalnya minyak angin, bawa misalnya orang setamol atau apa, itu penting, sesuatu yang kelihatan remeh tapi itu bisa mengganggu kelancaran ibadah, ya kan Nah walaupun nanti seolah dari pihak biro, kayaknya tetap bawa itu ya, obat-obatan yang mungkin dibutuhkan nanti Masyarakat muslimin wal muslimat Salon jama' umroh Habibullah uh, Ibadah umroh Ini secara hukum Menurut pendapat yang kuat Hukumnya adalah wajib Bagi orang yang telah mampu Dia punya kelebihan dari kebutuhan dia yang mendasar dia punya kelebihan dia mampu dan punya kelebihan eh, harta dari kebutuhan pokoknya hukumnya wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala wa atimul haji walau umrota sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah di sini perintah ya perintah pada dasarnya menunjukkan apa wajib. Kemudian ibadah umroh kelebihannya itu banyak banget. Terlebih insyaallah umrah yang akan kita lakukan nanti pas dalam kondisi kita puasa. Rasulullah mengatakan umratun fi ramadhana kahajjatin. Terjemahan beliau kan hajjatin makninya. Umrah di bulan Ramadan seperti haji atau umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku kata Rasulullah kalau kita mencermati hadis ini dan hadis-hadis yang lain nanti, nanti insyaallah akan saya sampaikan kita akan tidak merasa rugi dengan tenaga, waktu dan apa yang kita korbankan untuk amalan umroh ini kalau memang itu seperti haji bersama Rasulullah itu kan luar biasa pahalanya kan. Desain itu ibadah umrah ini di samping akan menghapus dosa, membersihkan ya kesalahan, juga bisa menghilangkan kefakiran. Insya Allah gak ada ceritanya orang yang umrah yang ikhlas karena Allah dan mengikuti dengan Rasulullah, kemudian kok jatuh apa? fakir, doh kapuk-kapuk, setelah umroh meladati apa? melarat, insya Allah enggak karena kita percaya dengan hadis Rasulullah yang namanya haji dan umroh menghilangkan kefakiran dan umumnya orang kalau sudah haji atau umroh kayaknya Rindu ingin haji lagi dan ingin umroh lagi. Saya yakin sebagian jamaah di sini sudah ada yang pernah haji dan sudah ada yang pernah umroh. Kayaknya nggak bosan-bosannya apa? Ya, kepengen kapan nanti umroh lagi, haji lagi, ya kan? Kemudian uh, umroh bentuk jihad bagi para wanita dan orang yang sudah sepuh yang namanya umroh itu adalah jihadnya para wanita, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang apa sepuh luar biasa kan? kayaknya kita kalau jihad di medan laga menentang sejarah kayaknya nggak mampu. Umroh adalah amalan yang itu kedudukannya seperti jihad untuk para wanita, untuk orang-orang sepuh dan untuk orang-orang yang, yang lemah. Masyiral Muslimin wal Muslimat rahimakulloh itu diantara fadil keutamaan e, amalan umroh dan sholat kita nanti akan masuk pada tata cara umroh dan harapan kami nanti di majlis ini di forum ini ada e, apa banyak tanya jawab sesuatu yang mungkin masih mengganjal atau belum jelas? Biar apa? Sekalian biar Dijelaskan di sini. Ya. Biar enak. Kalau di sana mungkin ya kesempatan mungkin nggak seperti sekarang di sini lebih. Walaupun di sana pun nanti kita tetap akan ya membimbing, melayani semampu kami. Yang jelas, apa yang bisa menjadi unak-unak seputar umroh yang akan kita lakukan? Silahkan ditanyakan. Hal-hal apa yang misalnya nanti Misalnya oh Kalau saya nanti di sana, Misalnya Pakai masker kayak apa? Ya yeah. Gak apa-apa Masker untuk uh, Masker itu kan dipakai untuk menutupi mulut dari apa? Hidung Untuk ya yeah, Misalnya mencegah dari debu Atau yang lainnya Nah dulu sahabat Jabir juga Ya yeah, ketika Haji atau ketika ikhram Juga menutup apa Ya menutup hidung Atau mulutnya karena debu dan semisatnya Nanti silahkan ditanyakan Insya Allah umrah yang akan kita laksanakan Ya Kita Berangkat dari Jogja ya, Berangkat dari Jogja Kemudian kita transiduk Di Kuala Lumpur, Ganti pesawat saudian, Nanti turun di Jeddah Nanti dari jedah kita naik bis Ke Madinah Sehingga mikot kita nanti di Madinah Bukan di alam-lam Jadi mikot itu adalah Tempat yang telah ditentukan oleh syariat Untuk kita Mengawali Ibadah haji atau umrah kita Itu namanya mikot ya. Jadi nanti Tidak perlu pakai kain ihram Di atas pesawat Karena kita nanti Ketika turun di Jeddah shol langsung ke Madinah Jadi nanti Beberapa hari di Madinah Setelah itu kita berangkat ke Mekah <tuh> Nanti kita baru Pakai pangan ikram, nanti urutannya akan saya sebutkan Nanti kita akan uh, Berangkat dari Madinah Mikot kita adalah Dul Hulewah yeah. Dul Hulewah Itu apa E, dari Mekah kurang lebih Dua Dua ratus Eh 450 kilometer ya Yaitu dari Itu mikot yang paling jauh Mikot itu artinya tempat Yang telah ditentukan oleh syariat Untuk kita Mengawali Ya Ibadah haji kita atau Umrah kita Nanti apa yang dilakukan di Tidur yang kita lakukan sebisa mungkin kita mandi di sana, mandi di suruhuleva. Ya. Kemudian kita pakai pakaian ihrom, pakai pakaian ihrom untuk laki-laki, ya dua helai itu, ya dua helai kain atas dan bawah. Untuk wanita tidak ada pakaian ihrom, pakaian biasa, pakaian yang menutup aurahnya. Kemudian kita ketika nanti naik bis setelah kita naik bis dan bis itu sudah mengarah ke arah kiblat kita membaca labaikallohumma umroatan. Jadi membacanya ketika naik di atas kendaraan. Keliru kalau dari masjid kita membaca Labbaikallohumma umratan karena sunah Rasulullah membaca labbaikallohumma umratan ketika di atas ketika di atas itu labbaikallohumma umratan membacanya di atas kendaraan ya. Artinya aku sambut panggilan ya Allah untuk berumrah Untuk pakaian pria dua lekain atas dan bawah Nanti seolah akan saya contohkan cara memakainya Tidak ada eh, Pakai kaos, pakai gamis Pakai selana panjang, selana pendek, selana dalam Tidak ada, lepas semuanya Jadi dua helai kain tadi Yang satu untuk jarik, yang untuk bawah ya satu untuk atas ya. Untuk perempuan Pakainya ya seperti itu cuma tidak memakai penutup muka dan tidak memakai kaos tangan ya. untuk perempuan ya. di saat dia ikhrom sampai nanti sel nanti selesai dari umroh itu tidak memakai penutup muka dan tidak memakai kaos tangan ya. tadi boleh e, nanti pakai sesuatu ya Uh, yang, yang tidak apa namanya Membentuk Yang dijulurkan nanti kalau melewati Laki-laki menurut mahrumnya Boleh di, ditutupkan Ya nanti ditutupkan Kurang lebih seperti itu Bentuknya insyaallah Allah uh, Sahabnya yang untuk Niat itu kan sudah dalam hati Jadi lebay kalau umrah tani bukan niat Niat itu sudah ada Bahkan sebelum kita berangkat sudah ada Niat umrah Jadi memang ini bukan Melafatkan niat bukan ya Memang seperti itu Ini bukan niat umrah sebenarnya Yang benar itu Niat itu sudah dalam hati ya Kemudian melafatkan Seperti ini ya. Itu kalimat niat umrah itu Eee eh, keliru, yang benar niat sudah dalam hati, ya kan? ini luput dari anu, jadi <g Difukil> editan, niat sudah dalam hati, kemudian melafatkan ini, ini bukan melafatkan niat, bukan? Ya. tapi seperti itulah didengar Rasulullah, labai kalauhuma amrotan, sholawat budhati Ya, sebelum lanjutkan mungkin ada satu yang apa belum jelas? Ini ya, dikeraskan. ya ucapkannya ucapannya dikeraskan. Niat, tadi. niat kan dalam hati. Jadi, Jadi ini keliru bukan niat umrah bukan. Niat itu dalam hati. Terus ini melafatkan la p kalauluhuma amrotan dengan suara yang keras. Tadi satu kali. Satu kali, tadi maaf itu lupa dari editan <laughs> Ya Sudah setelah kita membaca Labaikallahumma umratan Itu nanti kendaraan akan Ya, berjalan menuju Mekah Perbanyak ucapan talbiyah. talbiyah itu ucapan Labaikallahumma labbaik Labbaikala syarika Laka labbaik Innalhamda Wanak mata, la kawal la syari kalak. Ini kita baca terus, perbanyak baca seperti itu. Sesekali saya ngover juga boleh, sambil apa, ya mungkin SMS atau apa ke keluarga kita ini sudah mulai bertolak dari Ujolefa ke Mekah juga boleh. Tapi perbanyak ucapan ini, la baik Allahumma la baik. Bagi kita baca bareng. Lakhbayi kau humma lakhbayi, lakhbayi kala syari kala kalah bayi. Innal hamba warnya mata, laka warn mulk lala syari kala. Tiulang ulang. Tiulang <coughs> ulang. Yang artinya, aku datang menemui, memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada seputu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada seputu bagimu. Ini termasuk siarnya umroh atau haji. Kalau solat itu kan siarnya takbir, ya. Mau masuk takbir, ya. Mau ruku tak takbir, berakit ruku. Ya sami Allah wa ni'ma hamidah. Kemudian musujud takbir itu syiarnya salat. Kalau syiarnya umrah ya ucapan ini. Kita perbanyak ucapan labbaikallohumma labbaik. Yang artinya tadi. Kita menyambut panggilan Allah. Di sini disebutkan ada fa'idah bahwa seorang muslim itu siap untuk menyambut panggilan Allah seperti apapun walaupun harus mengeluarkan tenaga harus mungkin pisah dengan keluarga atau bahkan mengeluarkan biaya kan gitu ya pengorban itu kan amalan yang termasuk padanya dan pengorbanan waktu ya pengorbanan tenaga ya harta bahkan juga korbankan perasaan ya kadang ninggalkan keluarga itu kan hasilnya buat dengan ya berapa itu ya akan terasa ringan kalau memang apa yang kita lakukan ya faedahnya adalah seperti jihad faedahnya akan menghapus dosa apalagi umur yang insyaallah kita lakukan seperti haji bersama Rasulullah Umratun fi Ramadhana ka hajatin ya ma'i Umrah di bulan Ramadan seperti Haji bersamaku. Terus kita uh, membaca ini sampai dekat dengan uh, Mekah. Ketika kita sudah melihat rumah-rumah yang sudah dekat dengan Mekah, kita uh, berhenti. Ya, kita persiapan. Nanti sampainya di Mekah tentu kita akan masuk ke penginapan dulu ke hotel setelah kita e, meretakan barang-barang kita semuanya kemungkinan sampai Mekah maghrib ya maghrib ya maghrib mudah-mudahan kita bisa e, kemungkinan e, umrohnya kita setelah taraweh ya setelah taraweh saja karena kalau pas taraweh kan gitu tuh ya nggak bisa nanti insyaallah Allah umrohnya setelah taraweh, Insyaallah kita sampai di Mekah nanti masjid ya kita mungkin sholat masjid dan isya kemudian setelah itu kalau yang mampu kuteraweh teraweh ya setelah itu kita baru umroh jadi umrohnya itu nanti setelah itu nanti setelah tuh oke umrohnya itu nanti setelah sholat tarawih Mahlid isyanya Kemungkinan sudah sampai Di Masjidil Haram Ya kalau bisa ya. Nanti Kita shorat maghrib dan isyanya Di Masjidil Haram Iya Dalam perjalanan Ya, ya. ya. Uh, Ini Insya Allah dapat ya. Insya Allah kan kita dari Madinah sudah puasa, Gitu ya Kemudian yang puasa, yang puasa kita fasilitasi, yang tidak juga kita fasilitasi. Begainya pada puasa ya. Kalau sunahnya ya. boleh dua-duanya kecuali orang yang kalau puasa itu mungkin akan pingsan atau rewel banget, bagusnya berbuka. Tapi nanti dia setelah pulang ganti. Tergantung nanti kekuatan masing-masing dari pihak firoh sana memfasilitasi yang puasa dan yang tidak puasa. Seperti itu ya. Iya. Tapi bisa, -bisa, bisa puasa atau mungkin kita kerepotan. Enggak apa-apa, ya. Kita fasilitasi yang puasa dan yang tidak puasa. Kalau afdalnya di sini sedulu lama mangga tidak ada baik ini atau ini tidak ada yang update tergantung kekuatan masing-masing tergantung kekuatan masing-masing. ya, silakan. Kembali kepada ya, bacaan hafiat. Iya, bacaan nabeqalah baik? Format dari itu, eh atau bacaan nabeqalah mana baik ini Pertama Tidak ada jumlah tertentu Juga Tidak dikomando ya yeah. Masing-masing um, Baca sendiri-sendiri Masing-masing -sendiri. yeah. Baca sendiri, sendiri Tapi itu dibaca setelah tadi Sebelumnya membaca Lebeqallahuma umratan Ucapan lebeqallahuma umratan Dibaca dengan keras berumana, abayka, yang, yang apa? Jadi ya, baca dulu Lapekallahu Ma Umroatan As-Sunnah. Ah setelah itu baru Lapekallahu Ma Ya sendiri sendiri. Paling nanti kita dari pembimbing mengingatkan, paling mengingatkan kita eh, mau eh, beranjak menuju Mekah. Tapi sekarang masing-masing untuk membaca Lapekallahu Ma Umroatan, kemudian saya itu membaca Lepekal malah baik sebanyak banyaknya. Untuk lepekal malah umratan sekali. Untuk lepekal malah baik itu sebanyak banyaknya. Jadi nanti dari kami, insyaallah Allah pembimbing akan menuntur setelah itu diri sendiri. Menuntur di sini bukan komando, tapi mengingatkan buat nanti sudah berangkat lupa gitu kan? Ya, seperti itu. Mengucapkan dilepas baru masanya ini iya jadi untuk wanita tinggi, turun di masjid lalu dilepas ya untuk wanita ketika masih di masjid apa di huruf alif atau di bir ali itu masih ya pak penutup muka ketika masuk di dalam bis nanti gimana pak joko anu apa eh, terpisah gitu ya untuk Laki dan perempuan nanti kan mungkin perempuan yang belakang, atau yang depan nanti teknisnya Pak Coknya yang ngetekan. Itu eh, ketika dia masih di masjid dia masih takut menutup muka. Kalau sudah masuk sudah selesai dan akan mengatakan lepe kalauhuma umaratan dia melepas sadarnya. Oh dilepas dulu, dilepas dulu. Jadi kalau tangannya sampai itu dilepas dulu baru membaca la baikaumah umrata seperti. Ya kan? Jadi bukan setelah la baikaumah umrata kemudian berlepas liruh. Jadi kan itu kan jaraknya cepat ya kan dilepas kemudian baca la baikaumah umrata. Karena gini kalau membaca la baikaumah umrata kemudian masih pakai itu itu berarti melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi ini butuh peringatan di sini. Jadi untuk para ibu-ibu yang pakai hijab ya, e, penutup muka itu e, membaca e, melepas melepas hijabnya atau melepas penutup mukanya itu sebelum ya sesaat sebelum membaca labbaikallohumma umroh. Karena kalau kita sudah ngatan labbaikallohumma umroh berarti sudah masuk amalan umroh. Berarti Eh, tadi melakukan pelanggaran seperti Ini untuk tanding peringatan. Setelah sampai di Mekah, InsyaAllah nanti kita akan sholat maghrib. Bagusnya di jamak atau di mana pak sampai? Ya? Di jamak ya. Nanti kita jamak sholat di. Kalau memang nanti sampai di Mekah, pas ya maghrib, ya atau pada maghrib kan nanti kita bisa jamak atau maghrib dan isya sekarang kita jamak setelah itu nanti kalau ingin terawih terawih atau mau istirahat silakan tapi nanti kita e, melaksanakan umrohnya setelah sholat terawih ya setelah sholat terawih itu ya coba kemudian di sana ada doa ketika kita masuk ke masjid sebenarnya bukan hanya masjidil Haram atau masjid Madinah saja ini bacaan Allahumma ftahi abwabah rahmatika, tiga lagi tu ya cakapnya. Allahumma ftahi abwabah rahmatika, wahai Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya, ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ini sebenarnya masuk masjid manapun. Ya tidak terkhusus Masjidil Haram, tidak terkhusus ya Masjid Nabawi. Ini seluruh ya masjid. Nah. Hmm. Kemudian kita masuk ke Masjidil Haram tidak perlu tahiyatul masjid. Karena orang yang tawaf nanti kan selesai tawaf ada sholat Dua rokaat di belakang makom Ibrahim. Kita masuk ke dalam masjid terus ya, bareng. Kita langsung menuju hajar aswad. Ya, hajar aswad tu tu, kocok. Nah, itu hajar aswad. Ya, itu hajar aswad. Kita memulai tawaf dari hajar aswad. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah Diawali dari Hajar Aswad Dengan kita Menciumnya Kalau bisa Atau kalau bisa kita Menyentuhnya Baik dengan tangan langsung atau dengan tongkat Atau Cukup melantikan apa, Tangan ada asat dari sebagai salaf dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim Allahu ya. akbar jadi mengencium madzhab aswad kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar atau menyentuh hadar aswad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar atau cukup melabbaikkan tangan. ya kayaknya kalau uh, mau bareng-bareng misalnya mencium hadar aswad kayaknya Sampai pagi kayaknya belum selesaikan apa Antrinya itu panjang banget Jadi jangan dipaksakan untuk mencium lah Kalau misalnya uh, sulit insyaallah Allah uh, selesai dari umroh Itu nanti kan kita boleh tawaf Kapan-kapan ada kesempatan Kita bisa menciumnya insya Allah Jadi tawaf itu nanti gak cuma ini saja Tawaf yang sunnah itu nanti bisa dilakukan setiap saat Ya. Diawali dari Hajar Aswad. Jadikan Ka'bah Ka di sebelah kiri kita. Jadikan Ka'bah Ka di sebelah kiri kita. Ya. Ka'bah Ka sebelah kiri. Ya. Itu kan kalau enggak bisa mencium atau menyentuh, cukup melambaikan tangan. Di sana ada garis. Ada garis, katakanlah. Ya, ada garis. Saya itu. Kita melambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemudian kita lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Terus tidak ada bacaan khusus. Terserah kita membaca Quran, baca wirid atau apa terserah doa juga silahkan Lari kecil sampai Rukun Yamani, rukun Yamani, pojok yang sejajar dengan apa? Hajar Aswad. Ingat ya kita jangan jangan masuk sana itu apa hijaz nai? Dah kita nggak boleh masuk situ kalau toh, tapi di luar, ya di luar, ya kan? Itu tiap ya, garisnya, di luar terus sampai rukun Yamani. Apa yang kita lakukan di rukun Yamani? Kita menyentuh, ya, dengan tangan rukun Yamani. Nggak ada baca khusus Nyetuh saja Kalau nggak bisa nyetuh Lewati saja Karena promen banget, nggak usah nyetuh Nggak perlu melabihkan tangan Lewati nah. Nanti dari Rukun Yamani ke hajar aswad Itu jalan kaki Jadi tidak lari Sambil mengucapkan doa Rabbana atina Bidunya hasanah Wafil akhiratnya hasanah Wakina ala barat Salah doanya Jangan. Jadi nggak ada doa khusus, doanya semua itu yang paling pokok. Perubahan zaman ini sama hajar aswad. Robana a tina tidunya hasanah, wafil ahiratnya hasanah, wakina ada bana. Ya. Dihitung satu putaran. Putaran kedua sama seperti yang pertama. Kalau kita bisa mencium, kita siung. Kalau enggak bisa kita menyentuh hadas asghar, kalau enggak bisa cukup kita melambaikan tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita lagi. Gimana? Ya. Hmm? Oh, jangan enggak enggak ada. Itu sunahnya dicium. Ya. Yang ada sunah dicium itu kalau kita menyentuh dengan tangan kita, kita cium atau dengan tongkat, iya. Karena di Rasulullah menyentuh hajar aswad dengan tongkat kemudian tongkatnya tadi dicium atau dengan tangan kemudian itu seperti kalau melambekan bismillah ya Allah had kan dicium enggak ada sunahnya tidak ada sunah apa gitu kata gue ada, ada seperti itu makanya tidak semua yang kita lihat di sana itu sesuai dengan sunah makanya butuhnya kita untuk mengerti bimbingan yang sunah Putaran kedua sama lari-lari kecil itu kikir lah ya, lari-lari kecil itu seperti ini cepat tapi dengan berdekatan apa namanya langkahnya itu namanya panjang ya apa bacaan? Kikir kalah. Sebenarnya lari, iya. Sebenarnya itu lari-lari kecil tapi langkahnya itu enggak enggak panjang gitu lah, langkahnya itu apa? Langkahnya itu pendek, ya. Langkahnya pendek. Putaran kedua sama dengan putaran pertama yaitu lari. Terus sampai rukun Yamani lagi. Tidak ada batasan khusus dari Hajar Aswad selama rukun diamani. Silahkan kamu doa apa yang kita minta silahkan. Sama rukun Yamani sama kayak tadi. Kita menyentuhnya, hanya menyentuh saja, jangan mencium. Kalau nggak bisa menyentuh lewati saja. Terus jalan kaki dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad dengan baca doa. <tuh> Robanaa tina titurnya hasana wabil asrodi hasana wakina ada dana. Berarti sudah tiga putaran. Putaran ketiga sama kayak putaran pertama dan kedua. Sebisa mungkin mencium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa kita menyentuhnya. Kalau nggak bisa cukup melambaikan tangan. Kan nanti ada garis ni ya, ada garis ya, atau ada lapuk, ada garis aja, lapuk ijaz juga ada. Garis aja juga ni. Ya. Cuma lapuk aja ya kalau dulu itu garis, ya cukup lapuk, ya, sama tamalah ya. Cukup ya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu doanya. Robbana aqilah budi hasanah, aqilah budi hasanah, wakil ala maula dari budi yang mali sampai. Kedataran. Putaran ketiga sama seperti putaran pertama dan kedua lari. Sampai rukunnya lagi kita menyentuhnya. Kalau enggak bisa lewati, kemudian jalan kaki menuju hadar aswad dengan baca doa Robbanah adi nasidunya hasanah wafilah surahnya hasanah waqina ada benar. Ini putaran ketiga. Putaran keempat sama, kita sebisa mungkin mencium ajar asbat. Kalau nggak bisa kita menyentuhnya atau cukup melambekan tangan. Ah, putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh ini jalan biasa, jalan biasa. Maksudnya tidak lari-lari kecil. Empat, lima, enam, tujuh itu, ya. Eh, uh, bisa dan belum Itu uh, jalan biasa, putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Yeah, ya, jalan biasa. Sama. Setiap sampai di rukun yamani sama. Setiap sampai di rukun yamani sama. Ya. Yeah. Kembali kemudian menyentuh. Kalau nggak bisa lewati. Jadi doanya ringan, Pak. Lah. Jadi tidak ada doa khusus, didolaskan setiap alami itu ada doa khusus kan. Cuma itu yang disyariatkan. Selebihnya mau doa, silakan. Asalkan jangan mengganggu ya lainnya. Karena kan kukuh oh, banter-banter sampai yang lainnya apa? Terganggu kekhususannya. Tapi kalau dikirir Subhanallah, Subhanallah itu boleh? Boleh. Boleh, dikirir Subhanallah. Ngobrol juga boleh, tapi di sedikit kan, kalau tidak ada keperduan yang tanya-tanya kan, ya. kalau boleh saya mau pemakaman itu seperti obat nyamuk obat nyamuk, ya gimana? Ya. obat nyamuk ini tapi berputar dari yang lebar di ke yang cil atau dari rupe yang lebar tadi kan menurut tata dari yang oh ini maksudnya 2, 3, 4 itu, itu bukan bukan yang yang pertama nanti dari pertama itu dari kecil atau kecil. Lebak kecil. Ya. yang lubang kecil dari kecil lebar tujuh tujuh apa yang mana maksudnya luar lalu masuk langsung dari yang dekat kedua atau langsung di tepian yang terserah apa? mau di tepian boleh agak jauh boleh jauh juga boleh asalkan Hidup. kalau itu juga diputarah setiap mengawali itu sejajar dengan apa? Iya. Jadi bukan juga boleh kalau pertama jauh, boleh-boleh saja. Iya. Kalau misalnya padat banget, janganya hmm. enggak mungkin kita apa? Mendekat. mendekatnya enggak mungkin. Jauh enggak apa-apa. Hmm. Yang penting mengawali swatnya putaran itu Dari derajat asbadi. 1 2 3, asbadi. 1 2 3 lari kecil. 4 5, 5 6 7 jalan biasa. Ada putri juga. Ah, untuk putri, sebagian ulama mengatakan, dia ya mereka tidak perlu apa lari. Ya. Tidak perlu lari. Meng ini ada perbedaan pendapat. Bagi yang lari pun ya kita nggak nggak bisa melarangnya, karena meng ini ada perbedaan apa pendapat diantara ulama Karena putri itu eh, pertama nggak kayak laki-laki. Ya. Eh, juga mereka khawatir tersinggah apa? Orangnya kalau tari, ya, kan? Nah. Memulainya itu tidak ada doa khusus kebarannya kalau Tidak ada doa khusus. Memulai toab. Ya, memulai toab itu kan dari hajar asar, ya kita mulainya. Tidak ada doa khusus. Langsung saja tadi. Ya, dimulai. Allah habani, hadir itu sahaja, ya. tidak nada, berhenti, ada khusus. Iya. Tidak membaca? Tidak apa. Asalkan memulainya dari situ. Ya. Jadi kan, takbar di sebelah kiri jangan malah sebelah kanan malam arus nanti, ya kan? Sebelah kiri. Silakan. Ya. Iya silakan. Untuk makan nanti sendirian barangan dengan suami. Barangan dengan suaminya lebih bagus. Ada? Di depan suaminya. Di depan suaminya nggak apa-apa. Nanti dikelompokkan juga nggak apa-apa. Untuk yang ada suami istri, nanti dikelompokkan Istri-istrinya mau di depan, nanti suaminya di belakang, oke? Nanti biasanya kalau pembiding di depan, nanti Pak Soekomun di belakang. Pasukan ini Pak coba nanti. Jadi tetap ada yang di depan dan yang di belakang. Iya, iya. Terasa seperti itu. Kalau misalnya terjadi kelupaan, ini saya sudah muter lima kali atau enam kali ya, bingung. Kalau tidak ada kepastian, ambil jumlah yang paling sedikit, yaitu apa? Misalnya lima, lima dan enam berarti ambil yang lima, karena yang enam belum pasti, yang lima apa? Pasti. pasti. Kalau terjadi, keraguan. Nah. Ini bagian yang membawa selama tapi nanti laki lari saja kalau yang pertama tidak lari. Itu kalau nanti tidak tinggal langsung lari. Itu, suami itu. yang kalau laki-laki lari, laki-laki yang perempuan istrinya itu. Iya. Ya kalau misalnya demikian ya istrinya ya ikut lari gitu lagian, ikut lari suaminya menyesuaikan. Iya, seperti itu. Lari -lari. ya, larinya menyesuaikan. Tentu ya gak akan ngebut lah karena apa? sekarang itu bisa dikatakan tempat tohaf itu sangat apa? nggak bisa cepat, nggak bisa, nggak bisa untuk kayak dulu itu sepi itu nggak ramai sekali. tahun 2000-an awal lah mungkin itu bisa lah, sekarang sudah angel ya kan, dah padat banget. Nah. selesai dari tohaf kita menuju makom Ibrahim makom itu artinya tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu namanya makom bukan makam kuburan bukan tiru ya kan itu yang di dalam harta itu batu di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim bukan seperti orang injak-injek kemudian injak abad Eh, keramik bukan tapi memang penyok gitu loh, membentuk abang apa namanya? eh salah mak e, Itu Makom Ibrahim. Asli, asli, asli karena Allah mengatakan fiihi ayatun bayyinatun makom Ibrahim. Itu asli. Cuma dulunya ini makam itu dekat dengan Ka'bah. Ka istilahnya kalau zaman sekarang untuk gue lah untuk apa, kayak tangga gitu kan dulu dekat dengan Ka'bah, ka tapi karena orang yang tawak agak -tawa kesulitan akhirnya digeser ke belakang kalau itu hanya asli batunya asli, kalau itu tidak asli yang oh itu asli karena ayat Al-Qur'an mengatakan bihi a'yabun banyinatun Mahmoud Ibrahim Asli Ya itu makanya Yang tidak kaya kita kan Saya rasa dari Tawaf Kita menuju Mahmoud Ibrahim Sambil membaca ayat Wattahidu mim Mahmoud Ibrahim Amusollah Kalau saya berapa? Terus kalau saya tidak membaca itu Sah Misalnya saya lupa nggak baca ayat watahidu mim makom ibrohimah musallah ya sah cuma kan karena ini pelatihan dari awal sudah kita apa persiapkan sehingga nanti ketika kita sedang melakukan kita sudah hafal nggak banyak kalau yang kita arah hafidhnya terus apakah harus pas di belakang makom ibrohim Hanya sekarang posisinya pas di belakang sedikit karena apa penuh ya kan boleh ke belakang. Yang penting di belakangnya. Terus ke belakang. Apa yang kita lakukan? Solat dua rakaat sendiri-sendiri tidak di apa tidak di komando tidak jamas itu sendiri. Solat dua rakaat. Jadi solat dua rakaat setelah selesai toh tolong. Bahasanya apa? Rakaat yang pertama surat al fatihah dan kuliah ayuhal qadirun yang kedua surat al-fatihah dan pul buahulah sepertinya apa lah ya ya kan? nanti pak sobo uh, tentang yang apa buku itu dibagikan ya nanti ya mengatakan itu pada waktu sholat atau menuju ke maqom ketika menuju ketika menuju ke maqom ibrahim setelah selesai tobat tujuh putaran kita menuju maqom ibrahim ini seperti itu kabarnya dengan membaca waqafidu min maqami ibrahima. Itu maqam dengan maqam ibrahim. Waqafidu min maqami ibrahima musalla. Salat 2 rakaat, rakaat yang pertama baca al-Fatihah dan kul ya al kafirun. Rakaat kedua baca al-Fatihah dan kul huwallahu ahad. Salahnya sendiri-sendiri, tidak sama. Salat sendiri-sendiri. Ya, sholat duarabaat di belakang makam ibu. Setelah itu, bagus kiranya kita kalau bisa turun ke sumur zam-zam, bisa nggak sekarang sulit ya dari tutup pakai kaca ya. Bagus untuk minum air zam-zam sebelum sahur setelah itu sama Rasulullah sangat setawa salat kemudian masuk ke semur minum air zamzam sepuas-puasnya orang bilang sampai kenyang setelah itu puas gitu dan sampai puas disebutkan dalam hadis anja bin gharsani tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma al zamzam lima lahu Sahabat Jabi R.A berkata Saya mendengar Rasulullah Rasulullah SAW Air zam zam itu tergantung niat orang yang meminumnya Orang yang misalnya dia niatnya ingin apa supaya sakitnya sembuh Orang yang niatnya supaya dia nanti ya supaya terdah supaya, silahkan tergantung niat kita Ketika minum air zam zam niatkan niat yang baik, apa niat harus bocor <tuk> ya, kan terserah lah ya cerdas, terakhir <tuk> ya, kan? itu tergantung niat kita ya kan. Berarti tidak ada niat, apa, tidak ada dua khusus. Tidak ada dua khusus. Jadi di sama, dalam perundang yang lain termasuk ada rumah yang kami mematnyakan. Itu boleh-boleh saja, boleh saja, tapi tidak ada apa. Tidak yang khusus Ya tidak khusus Silahkan Allah ma'in ya surga'in ma'nafi'an ya. Waris konta'iban wa'amalan Tidak ada doa khusus Selesai dari Minum air zam-zam Ini kayak semacam persiapan kita mau apa? Itu malam ya Bapak Saya, eh? malam ya. Itu malam kan? Karena Kalau di disiak masalah adalah jangan ya kan? Ini insya Allah kan kita malam Ya, ya, ya. ya. ya kan? kita akan melakukan sa'i setelah apa namanya <tuh> selesai tawaf sholat bila wakil ibrahim kemudian minum air jam, -jam ya kita sa'i ayo sebentar untuk tawaf itu garam keadaan kita suci jadi kalau misalnya di tengah-tengah tawaf kita bakal kentut misalnya kita wudhu disana di dalam Masjidil Haram ada tempat untuk wudhu ya, Di sana ada tempat untuk wudhu Bisa Kalau misalnya putaran kelima, kalau kita akan dua pesannya Kita wudhu Kemudian kita datang lagi Enggak ulangi, tinggalkan Melanjutkan Jadi ya, kalau kan ulangi dari awal, kalau ini Melanjutkan Untuk wanita yang baik Atau nipas tidak boleh awal Ya berarti nunggu sampai selesai head otoritas. Terus bagaimana sekiranya nanti supaya umrohnya tidak terganggu kan? Mungkin dia ya, sebagai wanita yang masih pada masa masa subur, boleh gak dia pakai pil atau seperti untuk menahan hey, Jawabannya, katulah, malah headset, jawabnya atau dinama? Konsultasikan dulu kepada ahli. Kalau memang dia meminum pil atau Menyertikan sesuatu tidak membahayakan kesehatan ya. Kalau bahaya ke kesehatan ya bahaya. Dia satu jalan, dasar jiwa juga. Kalau sadar ini napa coba? Bisa pas mau puas terus terus di mana? kalak kita lanjutkan kali tadi sama-sama selesai kalau itu silakan pertanyaan apa yang kita mau kita lakukan